Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wali saya Taufik Laham hadir untuk anda Bersama pengkaji kedokteran Nabi Tibun Nabawi Terhadi Muhammad Ali Taha Asugaf Baik, Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dokter, sehat yeah, Pak Dokter ya Alhamdulillah, Wah. ketemu lagi kita Alhamdulillah Pak Dokter <laughs> yeah. uh, Kita bisa dipertemukan kembali lah Allah Dalam kondisi sehat itu yang Masya Allah Pak Dokter betul bahwa sehat hmm. itu Uh, satu hal yang uh, sangat kita uh, harapkan selama beribadah apapun bentuknya ya yeah. karena ketika saya di sana juga melihat orang yang tengah sakit ya Allah uh, kita akhirnya kita uh, merasa bersyukur Allah yeah. memberikan uh, kesehatan kepada kita. Iya yeah. itu yang yeah. paling penting. Yeah. Nah, jadi hidup. memang ada. Tapi tetap saya mengkonsumsi apa tuh saudara saya di sana pak dokter. Oh iya oh, alhamdulillah, alhamdulillah kan sehat ya. <laughs> <Nah>. <laughs> Betul saya uh, punya kawan uh, beda kamar. Uh, dia bawa banyak, saya dikasih banyak, Hampir setengah plastik, wah saya minum terus itu. Hmm. <laughs> Madu, alhamdulillah. Iya. Betul. Jadi ada istilahnya di kedokteran itu, uh, kesehatan bukan segalanya. Betul. Tapi tanpa kesehatan, segalanya bukan apa-apa. Iya, betul, betul. Jadi tanpa kesehatan tidak ada artinya betul, kita. Betul, betul. Nah, kita mau ibadah juga butuh kesehatan ya. Oh iya, betul. Terutama orang haji kan. Mm -mm. Nah akan yeah. terganggu di sana kalau yeah. dalam kondisi tidak sehat. <kuh> Baik, Pak Dokter, beri, eh, tema kita adalah obesitas eh, kegemukan. Kegemukan ya, berat badan yang sangat berlebihan. Iya. Yeah. Nah, mungkin Pak Dokter bisa jelaskan bagaimana obesitas ini bisa eh, bertambah dalam tubuh seseorang itu, ya, Dokter. Iya. Yeah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillahirabbil hmm. hmm. alamin wa nasta'in ala umuriddunyawaddin. Wassolatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin waalaikumussalam wa Asma'in amma ba'du. Uh, jadi pertama apa yang dimaksud dengan obesitas? Mm -hmm. ya, jadi obesitas itu adalah orang yang memiliki berat badan yang tidak proporsional dengan tinggi badannya. Mm -hmm. Jadi biasanya itu dihubungkan dengan tinggi badan. Nah, yeah. Obesitas ini tidak ada hubungannya dengan kadar lemak darah. Oh, nggak ada hubungan dengan kadar nggak lemak? Ya? ya Jadi oh. ada orang yang kurus tapi kolesterolnya tinggi. Ya ya ya, ya kan? Nah, nah, ini obesitas uh, itu berhubungan dengan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Mm -hmm. ya. nah, bahaya obesitas ya itu uh, adalah karena risikonya terhadap kemungkinan terjadinya penyakit tekanan darah tinggi, mm -hmm. ya, penyakit jantung, penyakit liver, penyakit mm -hmm. ginjal mm -hmm. itu sangat besar. Ya. Jadi mereka yang uh, badannya terlalu apa, overweight ya. Berlebihan, ya obesitas itu kan overweight, ya. mm -hmm. jadi kelebihan berat badan. Mm -hmm. Itu dia ada risiko untuk terkena beberapa penyakit tadi, tekanan darah tinggi, mm. penyakit jantung, liver, penyakit ginjal, ya. Dan karena obesitas juga sering terjadi pada orang yang memiliki pola hidup yang tidak sehat. Mm. Jadi kalau kita lihat orang uh, berat badannya melampaui normal, ya, itu kita patut mencurigai bahawa orang itu pola hidupnya tidak sehat. Oh. Gitu. Jadi oleh karena pola kalau pola hidup yang tidak sehat itu, bisa menyebabkan banyak orang eh, banyak penyakit yang datang gitu. Hmm. Ya. Nah, jadi ada dua metode yang paling populer untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk obes atau tidak, apakah hmm. termasuk gendut atau tidak. Gitu, hmm. ya. Yang pertama yaitu dengan menghitung Body Mass Index. Ya. Jadi BMI ini itu rumusnya adalah berat badan ya, dibagi tinggi badan kuadrat, hmm. tinggi badan kuadrat. Ya, tinggi badannya dalam meter. Jadi kalau misalnya 170 cm, itu 1,7 meter. Ya. Yeah. Nah, dikuadratkan. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuat, uh, kuadrat uh, itu kita lihat. Kalau dia normalnya itu antara 18,5 sampai 24,99. Mm huh. -hmm. Jadi kalau orang di bawah 18,5, <tuh> ya, berarti dia kurus. Mm hmm, ya kan oh. uh, underweight istilahnya. <laughs> ya, tapi kalau dia di atas 24,99 berarti dia overweight oh. atau kegemukan. Mm -hmm. Ya, 25 ke atas itu kegemukan. Mm -hmm. Ya, kegemukan itu ada macam-macam, ada banyak. Mm -hmm. Ada yang preobesitas, ya. Uh, ada yang uh, sudah obesitas. Ya. Mm -hmm. Kalau lebih dari 30 itu sudah mutlak, berarti dia sudah obesitas. Mm Harus -hmm. segera diturunkan berat badannya. Mm hmm. Ya. Jadi misalnya di sini saya kasih gambaran, orang yang berat badannya 70 kilo ya. Tingginya 170 misalnya. Yeah. ya. Maka dia nilainya body mass indexnya itu adalah 70, mm heeh, -hmm. dibagi 1,7 m dikuadratkan, ya? Dikuadrat. Ya. 1, nah. dikuadratkan. 1,7 dikuadratkan. Iya. Iya. 1,7 dikuadratkan. Iya. Nah, nah uh, kalau seperti tadi ini contohnya 70 dibagi 1,7 kuadrat, itu hasilnya keluarnya 24,22. Nah, ini dia masih normal. Hmm. ya. Jadi kurang dari 25 itu masih normal. Angka itu antara uh, 18 sampai 24 atau berapa? 18,5. Heeh, 18 18 nah, sampai 24,99. Oh, iya, iya. Berarti ya. kalau 24,22 masih normal. Masih normal berarti. Ya, hmm. ya. berarti masih normal kan. Jadi adapun batas normal untuk tinggi badan 170, ya, itu kira-kira 72,22 kilo Maksimal 72,22 kg dua koma dua puluh dua kilogram. Itu normalnya ya? Itu, uh, bukan batas normal. Batas batasnya. Batas uh, kalau bisa paling berat paling yeah. gemuknya lah ya. Iya yeah, di atas itu kira-kira dia akan uh, bisa disebut sebagai orang yang kegemukan, ya. Iya iya. Bagaimana mengatasi obesitas ini? Ya yeah, bagaimana mengatasinya? Yang pertama adalah pengendalian makan dan minum mm -hmm. yeah, untuk menurunkan berat badan. Nah. Saya biasanya menyarankan kan makan itu 50% biji-bijian, uh -huh. ya kemudian 30% itu sayuran dan buah, uh -huh. 20% itu protein, daging, uh -huh. ikan uh -huh. atau protein lain, uh -huh. ya. Nah, kalau makan siang itu adalah uh, kalau makan pagi kan makan lengkap ya, uh -huh. sarapan itu makannya lengkap, yeah. ya cukup untuk aktivitas sehari-hari. Uh -huh. Kalau makan siang itu kira-kira 50% dari jatah sarapan, hmm. ya. Kalau makan malam 10% dari jatah sarapan. Hmm. Jadi sedikit kalau makan malam. Ya, kemudian minum air putih seperti biasa saya sering menganjurkan 30cc per kilogram berat badan per hari, hmm. ya. Dengan uh, kalau aktivitasnya tinggi atau cuaca panas ditingkatkan 20%, hmm. ya. Kalau misalnya uh, olahraga Ditambah lagi 500 cc kira-kira hmm. ya. ya Ini tadi yang pertama Yaitu mengendalikan makan Yang kedua adalah olahraga ya. Olahraga ini dianjurkan 3 kali seminggu Paling sedikit Kira-kira uh, 40 menit per kali olahraga hmm. ya. Utamakan olahraga yang memiliki nilai aerobik ya hmm. Misalnya jalan cepat ya, ya. Ya. Dan yang memperkuat otot-otot ya. Kalau jalan Itu paling bagus jalan yang menanjak hmm. ya. Menanjak kalau tidak ada apa tidak tinggal di daerah yang jalannya menanjak ya naik tangga, <laughs> ya, tangga jembatan penyeberangan boleh Ia, juga, iya. ya kan, nah. naik basway kerjanya ya, Ia. jadi kan pindah pindah basway kan langsung otomatis ada, akan ada tangga, iya gitu, ya kemudian uh, olahraga tadi itu uh, bangun tidur dilakukan sit up, ya. hmm. diusahakan lakukan sit up 10 sampai 50 kali dimulai dari 10 kali. Mm -hmm. Ya. Itu untuk mengencangkan otot-otot, mm -hmm. ya. Kemudian eh uh, ini juga saya masukkan usahakan naik tangga. Mm -hmm. Ya, kira-kira 100 sampai 200 eh uh, uh, anak tangga, ya. per hari. Kira-kira begitu. Iya, ha -ha, ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama kan makan, menjaga makan, yang kedua hmm. olahraga, yang ketiga itu obat. Ya, jadi pada orang-orang yang obesitas yang sudah lama Biasanya perlu dibantu obat. Hmm. Nah, obat yang sekarang banyak uh, dipakai untuk menurunkan berat badan itu uh, kebanyakan membahayakan kesehatan ya. Obat kimia hmm. ya, obat kimia itu membahayakan kesehatan. Hmm. Ya. Jadi uh, obat yang dipakai itu terutama tugasnya adalah menurunkan berat badan dengan prinsipnya memperbaiki metabolisme lemak. Hmm. Kalau hanya mencegah penyerapan lemak saja kurang Mas Yan. Hmm. Tapi harus memperbaiki karena hmm. orang yang Uh, overweight ya, orang yang kegemukan biasanya memang metabolisme lemaknya terlalu aktif, hmm. jadi diturunkan gitu, hmm. nah ini pengobatannya itu uh, bisa dengan minum obat, yeah. ya kan, dengan minum obat itu, uh, saya ada itu, kapsul-kapsulnya saya punya di uh, di klinik gitu ya, untuk mengejarkan campuran, iya, ya, untuk menurunkan berat badan, ya nah, kemudian yang kedua, itu saya biasanya uh, menganjurkan untuk dilakukan massage juga massage yang prinsipnya seperti prinsip akupuntur. Titik-titik hmm. akupuntur, hmm. ya. Titik-titik yang ditekan, ada titik-titik usus besar, ya, titik lambung, kemudian uh, apa titik ginjal, ya, dan titik jantung. Hmm. Itu uh, peranannya besar sekali untuk uh, menguruskan berat badan, ya. hmm. Jadi lakukan massage secara umum di perut. Ini mungkin yang bisa melakukan adalah penterapi, ya, hmm. orang yang sudah biasa. Yeah lakukan massage secara umum di perut tapi masajenya jangan ditekan karena perut itu tidak oh. boleh ditekan. Jadi dengan apa namanya uh, digosok dan uh, sedikit di apa namanya manipulasi seperti akupuntur, acupressure seperti hmm. acupressure ya. Ya, kemudian uh, di samping uh, apa namanya obat ya. Jadi tadi ada empat macam kan obat ini dan kemudian dengan massage ya. Nah, massage ini eh uh, untuk mereka yang sudah mengerti akupuntur Yang bisa mengerjakan masaj hmm. Yang ahli tentu Yang ahli um, Jadi menggunakan titik-titik <tuh> Seperti yang tadi saya sebutkan itu Yang rata-rata uh, tujuannya adalah Dilakukan sedasi Kalau orang yang biasa melakukan akupuntur Dia tahu sedasi dan tonifikasi istilahnya. Dilakukan sedasi terhadap Titik-titik uh, yang tadi saya bilang itu Sehingga terjadi pem pembuangan lemak dari tubuh hmm. gitu, Ya Ya Kemudian uh, setelah ada... dilakukan pem, pemijatan, uh -huh. ya pemijatan penekanan dari titik-titik itu, kemudian diakhiri dengan menggosok perut dan pinggang, ya, kemudian paha dan lengan. Uh -huh. Karena begini, biasanya orang yang diet, ya uh, dietnya ketat, ya, apalagi menggunakan obat-obatan untuk meng melarutkan lemak, itu setelah lemaknya larut itu uh, jadi kendor Tangannya paha iya, ya iya, iya. Karena kalau ibu-ibu biasanya kan di perut paha Yang hmm, banyak lemak kan hmm. Jadi kendor Jadi perlu dilakukan pemijatan gitu hmm. Nah pemijatan itu uh, Pemijatannya umum Sifatnya umum Biasanya kalau ahli pijat dia udah tahu hmm. Pemijatan umum Kemudian ditambah dengan titik aku yang tadi saya anjurkan hmm. ya. untuk mengencangkan kembali kulit yang karena kendur tadi ya karena lemaknya pada turun itu ya betul ya nah hmm. itu ya kira-kira pengobatannya secara uh, lengkapnya seperti itu hmm. yang pertama dengan uh, apa namanya <coughs> pengendalian makan minum hmm. kemudian yang kedua dengan olahraga, olahraga. yang ketiga dengan olahraga. obat herbal ya uh, kemudian yang keempat dengan massas hmm. ya. saya juga minta supaya berhati-hati jangan minum obat kimia untuk menguruskan badan, mm -hmm. karena kebanyakan uh, obat kimia yang dipakai untuk menguruskan badan itu mengandung amfetamin mm -hmm. dan itu membahayakan kesehatan. Mm -hmm. ya, sudah banyak saya pasien yang begitu, yang menggunakan itu akhirnya pasiennya uh, mengalami pingsan dan sebagainya dan sebagainya ya, mm -hmm. rasa tidak nyaman di badan itu mm -hmm. ya. Nah. Ya. Baik, sahabat Sefam, eh kita akan buka untuk kesempatan Anda bertanya melalui SMS di 0817195955. Telepon mudah-mudahan waktunya mencukupi di 0218291710. Baik, ini SMS yang pertama dari Wana di Ciputat. Pak Dokter, saya usia 24 tahun, perut bagian bawah kanan sering sakit. Kayak diiris rasanya. Terus BAB saya juga sering susah. Uh, kalau BAB suka sakit apa obatnya Pak Dokter? Iya. Mm. Yeah. Nah, ya ini uh, perut sebelah kanan sering sakit ini perlu dicek ya. Mm. Karena perut kanan bawah sakit itu kita kalau kanan bawah itu kita curiga ada usus buntu. Mm. Kalau kanan atas kita curiga mungkin ada batu empedu. Oh. Nah itu tolong dipastikan dulu. Caranya gimana untuk mengetahui itu dilakukan USG Oh gitu. Hmm. Periksa dulu ke dokter USG Nanti dipastikan dulu. Nanti kalau saya bilang misalnya, oh obatnya uh, ke arah usus buntu misalnya ternyata tidak sembuh sembuh lah. Ya, ini kok yeah. uh, dokter ahli kok kasih obat ini saya tidak sembuh sembuh gitu kan. <laughs> Jadi uh, memang lebih, lebih baik kalau tanya itu uh, deskripsinya jelas. Jadi sakitnya apa? sakit ini obatnya ini gitu ini saling berhubungan ya BAB yeah. yang susah terlalu sakit ini berhubungan dokter. Bisa jadi begitu, hmm. bisa jadi berhubungan. Mungkin ini arahnya ke usus. Usus ya, hmm. karena sakit tadi perut ya. ya. ya. Hmm. Jadi kalau gangguan di usus biasanya disertai dengan gangguan buang air besar. Oh, bisa ya, diare, ya. bisa hmm. tidak bisa hmm. buang air besar gitu. Ya. Hmm. Kalau dia misalnya gangguannya itu misalnya infeksi kuman, hmm. Hmm, biasanya itu disertai dengan diare. Hmm. Ya, kalau dia gangguannya itu eh, apa namanya gangguan pada otot usus, hmm. sehingga otot, otot usus itu Pergerakannya harus dibatasi karena nyeri mm -hmm. Ya gangguannya sembelit mm -hmm. Jadi kemungkinan besar memang ini usus Gangguannya tapi harus mm -hmm. dipastikan dulu dengan USG yeah. Jadi saya anjurkan kepada uh, Wana. Wana Wana ya yeah. Wadawana, Untuk uh, datang ke dokter dulu mm -hmm. Untuk diperiksa USG Sebenarnya sakitnya apa nanti kalau sudah jelas Boleh tanya ke mm -hmm. saya gitu obatnya. Baik Ibu Wana atau Pak Wana ya, mudah-mudahan uh, Bisa terdeteksi penyakitnya kemudian Pak Asep di Perumpung saya mau menanyakan kalau Habatul Saudah yang asli itu kira-kira seperti apa ya? lalu bagaimana khasiatnya Habatul Saudah <tuh saudara> <tuh saudara> ini uh, sulit ya, jadi memang Habatul Saudah itu baunya khas <tuh> baunya khas, ya. jadi saya minta kalau mau beli itu beli ke tempat orang yang memang kita kenal betul-betul, hmm. ya kan, jadi kalau penterapi di, sekarang banyak orang penterapi yang hmm. ini, hmm. kita kenal dia jujur, ya sudah kita beli sama dia aja, karena hmm. habat sauda itu memang baunya apa, gak bisa digambarkan ya, hmm. mungkin Pak Taufik sudah pernah minum juga kan, iya nah, baunya, baunya agak khas. gimana gitu ya kalau saya bilang misalnya, oh baunya Uh, gimana ya, gimana ya, susah. Iya, uh, yeah, memang susah dikira-kira. Uh, uh, jadi ada sedikit bau-bau gasnya, yeah. uh, eternya, karena memang mengandung ether gitu. Mm -hmm. Ya. Yeah. Kalau warna juga, kalau sudah dijadikan serbuk juga sulit dikenali. Iya. Yeah. Bisa, misalnya apalagi dijadikan serbuk, dicampur dengan jahe misalnya, mm -hmm. warnanya jadi berubah. Mm -hmm. Gitu. Jadi menurut saya kalau mau beli yang asli, carilah orang yang memang anda kenal betul. Mm -hmm. Dia orangnya jujur dan memang. Uh, seorang pengobat, gitu dia pasti uh, akan memberikan yang baik, gitu. Mm -hmm. Ya nanti untuk Pak Ace nanti kita akan berikan yeah. nomor telepon uh, klinik uh, rumah sihat afiennya Pak Dokter Tohadi akhir acara nanti. Jadi tetap diskusi. Mungkin sana, ini khasiatnya ya habat sauda ya. Oh Tusauda, iya, ya khasiatnya Pak Dokter. Habat sauda itu itu khasiatnya uh, adalah terutama Uh, karena dia sifatnya panas, jadi dia membakar, mm -hmm. ya kan? Karena uh, kemudian di samping dia membakar, ya membakar lemak di darah misalnya, mm -hmm. ya jadi bagus untuk membersihkan pembuluh darah, mm -hmm. ya kan? Kemudian di samping dia punya itu, dia punya uh, bioflavonoid, mm -hmm. mengandung bioflavonoid. Bioflavonoid itu adalah antioksidan. Mm -hmm. Nah, jadi antioksidan itulah yang apa namanya? Uh, bisa menyembuhkan banyak penyakit Ada uh, lebih dari 80 penyakit ya Saya uh. katakan di dalam buku saya ada saya sebut uh, Yang bisa di, uh, disebabkan oleh radikal bebas mm -hmm. Nah radikal bebas pengobatannya dengan antioksidan Jadi artinya apa? Uh, kalau sakit ya kita ragu-ragu ya, Itu uh, saya lupa ya Saya Nanti ada satu topik saya ingin menjelaskan tentang sindrom panas dan sindrom dingin mm. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, kalau dia itu kira-kira arahnya ke sindrom panas, ya, dia berikan obat yang sifatnya dingin. Mm -hmm. ya, supaya gampang, pakai aja temulawak, mm -hmm. ya. Temulawak itu sifatnya dingin. Yeah. Kemudian kalau dia ternyata sindrom dingin, berikan obat yang sifatnya panas. Mm -hmm. nah, obat sifatnya panas itu uh, habatussoda. Mm -hmm. Jadi itu itu itu uh, untuk mudahnya aja hmm. Pada awal kita menghadapi pasien iya. Kalau dia sindrom panas begitu sindrom dingin Bagaimana sindrom panas dan dingin nanti akan ada satu sesi sendirilah ya Betul. Kita jelaskan nanti ya. ya SMS berikutnya saya akan baca dari Pak Asep di Perumpung uh, Oh tadi sudah ya Maaf iya. Pak Asep mudah-mudahan bisa uh, dimaklumi jawabannya Dari Pak Iman Sobirin di Kebun Baru ada teman uh, tidak tinggi alias pendek tapi badan besar alias gendut. Anehnya makan ekos sedikit satu kali sehari kuat ya roti atau susu tidak suka. Bagaimana nih Pak Dokter? Apakah hal ini wajar untuk kesehatan? Tapi dia suka marah-marah dan jal, uh, apa nih kalau jalan saja sakit sekali. Oh sakit kaki. Iya. Iya iya. Ya ini aneh mungkin ya. Mm -hmm. uh, tapi uh, inilah memang. Sebetulnya orang-orang uh, yang begini ini memang dia ada gangguan metabolisme lemak, hmm. ya kan? Jadi dia uh, metabolisme lemaknya terlalu aktif lah, sehingga hmm. dia setiap makan sedikit aja jadi lemak. Hmm. gitu ya jadi ada orang yang bilang katanya saya baru ngelirik makanan aja udah gemuk katanya <laughs> belum dimakan ya belum dimakan nah, sementara kita lain ya pak tapi oh, ya <laughs> makan makan banyak tapi kurus terus Selepas gitu ya, ya. Nah, nah. jadi memang itu memang uh, perawakan dia begitu hmm. tapi ya ini harus diperiksa kalau hmm. misalnya ini apakah mungkin ada gangguan-gangguan di livernya ya kan hmm. nah, atau di bagian apa uh, apa namanya ususnya mungkin ada gangguannya itu kita obati hmm. bisa diobati hmm. nah. Baik, eh, terima kasih Pak Iman Sobirin di Kebun Baru Iya eh, <tuh> Kemudian eh, Dari Ibu Siapa ini? Ibu Mia Ibu Mia ya. di Cipinang eh, Begini dok, berat badan saya 57 kg Tinggi 156 Apakah saya termasuk gemuk dok? Berapa sih berat badan yang seharusnya? <tuh> Baik, sebelum Pak Dokter jawab Ini ada beberapa penelepon yang pertama dulu Pak ya. Dokter ya. Halo, Assalamualaikum <tuh> Ya, dengan siapa di mana? Pak Sukron. Pak Sukron di mana Pak Sukron? Di PT. Di PT. Silakan Pak Sukron. Pak Sukron. Ini pengobatan apa namanya ia tadi? Eh, Tibun Nabawi. Oh. Iya. Mungkin Pak Sukron baru mendengar Pak Sukron? Itu, itu cara pengobatannya di, uh, dengan terapi atau dengan obat atau dengan apa? Oh begitu. Tergantung penyakitnya. Barangkali Pak Sukron punya keluhan Pak Sukron? Nah ini saya kan kaki saya ini sering jatuh pak ya nggak mm -hmm. tel gitu jadi gimana ya ke dokter sih alergi kemarin saya ke poskesmas gitu hmm ke dokter alergi Iya. Yeah. Mm hmm kemudian iya yeah. yeah, jadi kalau makan uh, seperti terusnya makan daging sama apa itu ikan gitu mm -hmm. langsung langsung nggak tel gitu iya mm -hmm. yeah sudah dari poskesmas waktu berapa Hindayana hmm. kan tapi ini lagi kita. Iya. Hmm, hmm, hmm. oh. Baik, Pak Shukron. Baik, terima kasih Pak Shukron. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Shukron. Iya. Ya. <tuh> ya, jadi kalau penyakit kulit itu itu kalau di kedokteran itu Kuncinya nomor satu adalah dilihat dilihat sulit diceritakan yeah. ya kalau diceritakan misalnya oh gatal gatal lah gatal gatal itu ada macam-macam ada eksim dilihat di diraba di terawang iya yeah. <laughs> <laughs> jadi uh, ada alergi biasa ada yeah. eksim ya mm -hmm. ada yang uh, apa nih jenis dermatitis mm -hmm. macam-macam gitu ya mm -hmm. jadi uh, menurut saya sih sebaiknya dilihat ini ya kan tapi untuk yang secara umum aja ya kalau memang gatalnya itu seluruh tubuh mm -hmm. Tadi Pak ini Pak apa Pak Sukran? Pak Sukran. Itu seluruh tubuh katanya? Ah di kaki. Hanya di kaki, di kaki aja. Ya. Nah, kalau di kaki aja ya kita tinggal lihat nanti itu apakah dia itu uh, kering atau basah, hmm. ya kan? Nah, kalau basah uh, itu dicoba kasih aja minyak sabun soda. Hmm. Ya nanti mungkin bisa membantu itu, ya. Kemudian kalau dia uh, sifatnya kering, ya bisa menggunakan jarak, daun jarak, mm -hmm. ya. Daun jarak itu dipanasi sampai dia itu, uh, apa namanya, uh, lembek itu, apa namanya. Uh, layu. Layu, ya, sampai layu, ya. Kemudian diremas, digosokkan di kaki. Mm -hmm. Ya, jarak pagar itu. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. nah, Digosokkan di tempat yang sakit itu. Mm -hmm. Biasanya pedih sekali itu. Oh. Tapi nanti, Insyaallah cepat kering itu. Nah, mm -hmm. Nah, gitu. Ya, baik Pak Sukron, mudah-mudahan bisa uh, menjadi solusi untuk Anda, tapi malah tidak uh, dicek kembali ke dokter yang bersangkutan, uh, karena memang tidak bisa dijelaskan dan perlu dilihat ini, uh, apa tingkat uh, kegatalannya. Tadi pertanyaan dari Ibu Mia Pak Dokter di Cipinang yeah. Berat badannya 57 kilo tinggi 156 Apakah saya termasuk uh, gemuk atau tidak? Ya Ini kan kalau saya hitung karena ini kan harus kali-kali ya. <laughs> Pakai kuadrat ya Pak ya yeah. <laughs> Tapi ya secara kasar aja Iya. Yeah. Itu kan 57 uh, dibagi uh, 2,4 ya mm -hmm. kalau 57 dibagi 2,4 itu ya uh, menurut saya kelihatannya sih masih normal ya. Mm -hmm. nah, tidak overweight. Mm -hmm. Nah. Mm -hmm. Cuman ini kan secara kasar aja. Uh -huh. Kalau di dalam uh, keseharian itu ada keluhan misalnya kok perut saya buncit gitu kan mm -hmm. ya ya diobati aja dikecilkan perutnya mm -hmm. jadi ada orang yang uh, mungkin tidak perlu kurus tapi perutnya aja dikecilkan iya yeah. ada gitu kan mm -hmm. nah itu ya dengan massage itu mm -hmm. dengan massage nah, ya. aku pun juga bisa dok ya uh, aku Hanya pun juga bisa ya aku pun terus bisa tapi ya hasilnya ya Menurut saya sih lebih efektif massage mm -hmm. lebih efektif massage ya. ada lagi yang pakai stagen gitu Oh iya iya itu kan ditekan kan karena iya, ditekan, ditekan ya mak makin kecil memang. <laughs> <laughs> Tapi nanti setahun yang dilepas besar lagi pak. <laughs> Hanya badi ditutup sementara ya. Iya. <laughs> Ke kantor ditutup supaya nggak kelihatan gemuk gitu ya. Iya <laughs> iya. <coughs> Baik uh, yang jelas, alhamdulillah masih normal uh, berat badannya. Masih normal. <coughs> pak Muflihun di Tegal, obat herbal apa sih Pak Dokter yang bisa membuat badan menjadi besar atau gemuk? terus olahraganya apa, bagaimana caranya umpala pengen gemuk ini pak dok iya, iya iya barangkali apakah karena kurusnya berlebihan kurus barangkali terlalu barangkali? kurus mungkin ya mm -hmm. uh, kalau terlalu kurus ya berarti sebaliknya dari yang tadi ini mm -hmm. ya. jadi artinya uh, olahraga tetap perlu ya. Mm -hmm. karena kan gini besarkan otot dulu baru timbun lemak kan gitu mm -hmm. jangan timbun lemak saja nanti ototnya tidak besar gak, tetap kelihatan tidak yeah. akan gemuk gitu mm -hmm. ya jadi olahraga tetap secara rutin lakukan ya, kemudian di samping olahraga juga makanan ya, terutama yang banyak mengandung protein, mm -hmm. jadi seperti uh, putih telur ya, mm -hmm. nah, kalau kuning telur itu banyak mengandung kolesterol mm -hmm. saya tidak tahu Pak Mufliu ini uh, berat badannya seberapa dan umurnya berapa ya, mm -hmm. kalau masih muda ya mungkin makan telur juga bisa sih untuk mm -hmm. menambah, jadi termasuk kuningnya juga mm -hmm. kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh kita, mm -hmm. gitu ya. tapi dalam kadar yang kecil yeah, Tidak besar tidak gitu Tidak berbihan mm -mm. Kalau kita kebanyakan kolesterol bahaya Tapi yeah. kalau kita kurang kolesterol juga Akhirnya jadi kulit kita tidak begitu kenceng mm -hmm. Jadi kelihatan tua gitu lah mm -hmm. uh, Jadi itu tetap diperlukan gitu yeah. Jadi makan telur ya, kemudian uh, uh, makan gizi seimbang seperti yang sering saya anjurkan mm -hmm. Jadi ada dagingnya, kadang-kadang telur, terus uh, ada nasinya, kemudian sayur dan buah mm -hmm. Kemudian minum air putih yang banyak, mm -hmm. nanti akan merubah nih. Mm -hmm. nah, Dan jangan lupa juga kadang-kadang orang kurus itu karena uh, pikiran juga iya ya kan karena ya. pikiran jadi uh, tidak lepas gitu pikirannya tidak lepas hmm. ya bukan masalah senang dan tidak senang tapi tidak lepas gitu. kalau hmm. orang yang Uh, pikiran yang lepas mungkin ya uh, tidak kurus lah meskipun tidak harus kembung gitu mm, mm. ya karena kembung itu bagaimanapun tidak bagus <laughs> untuk kesehatan ya bukan membela diri dok ya iya bukan memang <laughs> begitu memang ya <laughs> itu suara, semua orang sudah sepakat ya oh, uh. baik Pak Muflihun ya, selamat sore ya kemudian Ibu I di Jakarta Selatan Pak Dokter bagaimana sih cara menurunkan kolesterol tinggi uh, apa nih TTL-nya 320 Iya, beratnya 53, tinggi 155, usia 47 tahun, sudah diet lemak tapi tidak turun-turun. Ya. Darah kandung saya semuanya kolesterol. Iya, nah, ini gini, ini ada bakat berarti, oh. ada bakat kolesterol tinggi ya. Mm -hmm. Jadi saran saya ini terapinya harus kombinasi. Mm -hmm. Ya, pertama ya saya anjurkan ya minum uh, sambiloto ya. Kemudian uh, kapsul sambiloto sekarang banyak mm -hmm. bisa mudah didapat lah di mana mana ada mm -hmm. ya. Uh, di ini juga ada di Asafiya ya. Iya di As Asafiya kan. Asafia, ya. nah, iya ah. kapsul sambiloto kemudian uh, juga uh, apa namanya uh, uh, apa namanya kunyit ya mm -hmm. kunyit kapsul kunyit juga sudah ada sekarang atau temulawak boleh mm -hmm. pilih itu salah mm -hmm. satu dari dua itu. Mm -hmm. Itu untuk membantu memperbaiki livernya. Mm -hmm. Kemudian untuk menurunkan apa namanya kolesterolnya itu dengan kapsul jati Belanda kapsul jati, jati Belanda jati Belanda itu banyak sudah banyak dijual juga itu untuk menurunkan kolesterol ya tapi ini menurut saya ini tidak bisa hanya dengan itu oh ini harus diikuti dengan bekam ya karena bekam yang akan memperbaiki uh, minta maaf uh, ya kondisi dia kondisi pasien kalau saya lihat ini beratnya 53 tingginya 155 Secara kasar kira-kira, ndak kira-kira. Kira-kira ndak, ndak overweight. Ndak overweight menurut saya. Iya, tidak overweight ya. Heeh. Oh. Heeh. Nah, karena 1,5 kali kan 2 itu berapa ya, Pak? 1,5 kali 2. Heeh. Ee 2,25. Eh 2 aja. Ah, 2,25 ya, 53 dibagi 2,25. Mmm iya -hmm. tidak ndak sampai yeah. 25 iya yeah. kan nah, jadi ukurannya kan 25 Pak mm -hmm. nah iya jadi saya rasa ini tidak overweight ya baik ibu-ibu ita mudah-mudahan eh, apa apa tadi jati jati belanda kemudian sambiloto tadi ya mudah-mudahan yeah. bisa didapatkan oh iya bisa Anda bisa telepon ke 8316748 Sambiloto Kemudian Hapatus Saudah Madu pun uh, Juga ada di Radio Asafia Di AM792 Di Jalan Barkah Badi Matraman. Baik kita buka penampung berikutnya oh, Terputus uh, Dari Uswah uh, mm -hmm. di mana ini uh, Dok berat badan saya 51 Tinggi 157 Menurut saya uh, Sudah uh, Menurut saya sudah kurus Karena biasanya uh, Berat badan saya 52 Sampai 53 Jadi Hmm. Yang saya tanyakan uh, apa pola makan saya salah? Ia apa ya, apakah ya? pikiran juga merupakan menurunnya berat badan? Ia, ya. ya ini pola makannya salah atau tidak kan saya tidak tahu, <laughs> ya kan? Karena uh, apa uswah ini sendiri yang apa naya mengukur kan? Hmm. Uh, dan itu juga uh, berhubungan dengan usia kan makan itu. Hmm. Jadi kalau masih remaja Gerakannya banyak ya makannya harus banyak, hmm. ya kan. Tapi kalau sudah usia sudah mulai uh, meningkat 40 gitu misalnya ya harus dikurangi karena kurang gerak, hmm. ya kan. Itu masalah makan. Kemudian pola makan tadi saya sudah sebutkan, yeah. ya kan. Kemudian uh, mengenai pikiran ya memang stres itu ya adalah salah satu faktor yang membahayakan kesehatan. Hmm. Mungkin nanti kita ada satu topik khusus Membahas hmm. mengenai stres ini hmm. ya. Jadi pengaruh stres terhadap kesehatan Itu nanti akan kita bahas ya. Bahwa memang stres itu uh, Mempengaruhi kesehatan secara umum ya. hmm. Baik Kemudian uh, SMS dari uh, siapa? Assalamualaikum Pak Toha Pak Taufik Apakah susu kambing bagus Untuk kesehatan Pak Dokter Iya yeah. Nah. apa sih Pak Dokter manfaat susu kambing ini? Ya susu kambing ini kan kadar kalsiumnya tinggi, mm -hmm. uh, kemudian dia hipoalergenik jadi lebih lebih sedikit orang yang alergi susu kambing itu, mm. ya kan? Kemudian kadar lemaknya lebih rendah, kadar proteinnya lebih tinggi, kadar zat besinya lebih tinggi. Uh. Jadi memang susu kambing itu lebih bagus dari susu sapi. Nah, sayangnya sulit mencari susu kambing <laughs> Betul, ya. <laughs> ya. Nah, jadi ini sebenarnya tugas kita semua untuk apa namanya memperbanyak. Uh, apa itu ya susu kambing itu ya mm -hmm. uh, pusat pemerahan susu kambing ya mm -hmm. ya sebelum saya baca uh, sms dari ibu rahma kita buka untuk penelpon berikutnya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu di mana ibu saleh di manggarai ibu saleh silakan ibu saleh uh, terima kasih pak uh, pak dokter saya ingin yeah. nanya yeah. itu apakah habatus saudah itu bisa dipakai untuk mengobati keputihan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, iya. apakah itu juga bisa dipakai untuk mengobati yang anak yang habis operasi kista gitu. Operasi kista. Iya. <tuh> untuk apa apanya, Bu? Habatus saudahnya. Ya, untuk supaya apa dipakainya? Ayo. Iya, pengobatannya supaya enggak tumbuh lagi gitu. Oh iya. Setelah selesai Bionya, operasi kista. Kisanya. Iya, hmm. ha. Iya terima kasih, Baik. Dokter. Terima kasih Bu Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saleh di Manggarai. Ya Eh uh, Sauda untuk keputihan, ya. Ya, saya belum ada pengalaman sih hmm. penggunaan Habatus Sauda untuk keputihan itu. Uh, mayoritas sih Habatus Sauda itu apa, Dok? pengobatannya? Ya. Eh uh, kebanyakan itu kalau saya untuk pembuluh darah jadi untuk jantung misalnya mm -hmm. untuk stroke mm -hmm. ya tekanan darah tinggi mm -hmm. itu kita pakai itu apbd mm -hmm. ya kan nah kalau untuk keputihan uh, dia dia sih tidak ada anti Antibiotiknya secara khusus enggak ada sih. Hmm. Apel soda, apel soda itu bioflavonoid seperti tadi saya bilang itu hmm. kan. Sama ada minyak eternya itu yang uh, mempunyai khasiat juga untuk apa namanya anti kolesterol dan sebagainya gitu. Hmm. Jadi kalau keputihan ya, saya anjurkan untuk minum sambiloto aja. Sambiloto. Uh, kapsul sambiloto ya. Hmm. Nah. nah. kemudian yang kedua, penggunaan eh uh, habatus sauda untuk habis operasi kista. Heeh. Hmm. Ya boleh, boleh kan dia sifatnya umum, hmm. abang saudara itu. Jadi hmm. untuk uh, memperbaiki kondisi kesehatan secara umum boleh saja hmm. dipakai. Iya. Oh, nah. ya. <coughs> Tapi kalau untuk mempercepat kesembuhan luka dan sebagainya kurang, kurang hmm. hasilnya kurang. Saya biasanya pakai ekstrak daun kindola. Ekstrak daun, daun, daun kindola. Nah, itu banyak dijual, kok. Iya. Oh. Kalau ahli-ahli herba tahu itu. No. Nah baik di jati negara saya pernah lihat obat-obat uh, uh, herbal itu dijual cukup banyak ada habis yeah. sauda bahkan yang masih dalam bentuk apa jintan hitam pun juga masih banyak gitu iya yeah. <tuh> ya yeah, baik dari siapa ini uh, Henry yeah. uh, ibu Henry di Jakarta saya menikah baru setahun dan ingin saya tanyakan mengkonsumsi apa yang baik untuk proses anak dan lama dan uh, lama tahu uh, oh lama atau sebentar berhubungan apakah ada pengaruh untuk proses mempunyai anak oh gitu ya ya ha, jadi untuk uh, eh. apa yang baik untuk proses anak ya supaya hmm. meningkatkan mungkin spermanya bagus ya. dan sebagainya ya hmm. itu saya kan sudah bikin ramuan yang namanya propoten itu ya, hmm, ya. Nah, itu ramuan yang uh, macam-macam lah di situ sudah ada apa tuh ada apa namanya kinsengnya, mm -hmm. ada apa namanya pasak bumi dan sebagainya itu mm -hmm. saya rasa bisa didapat di toko-toko ya. Mm -hmm. Kemudian kalau ditanya apakah lama sebentarnya berhubungan tuh berpengaruh terhadap proses mempunyai anak, mm -hmm. ya ada pengaruhnya, mm -hmm. ya kan. Jadi kalau orang terlalu cepat selesai sementara belum dia belum masuk misalnya ya kan, mm -hmm. nah ya. Otomatis saya tidak memberikan hasil kan? Tidak ada pertemuan antara uh, Ohm dengan, dengan sperma. Ya, hmm. ovum dengan sperma, ya dengan sperma. Jadi, ya menurut saya, kalau untuk melatih supaya jangan cepat selesai, itu uh, saya biasanya menganjurkan, menganjurkan untuk berlatih kegel ya. Hmm. Jadi yang senam yang uh, kencing, setiap kencing, mohon maaf ya, setiap kencing itu ditahan sebentar, kemudian dikelupaskan lagi, tahan lagi sebentar, hmm. lepaskan hmm. lagi, gitu. Tapi kalau merasa sakit, ya tidak usah waktu kencing Waktu uh, pagi dan sore setiap mandi itu, itu lakukan itu Menaha, mm -hmm. Seperti rasa menahan kencing mm -hmm. Ya, hitung 10 ketukan kemudian lepaskan lagi mm -hmm. Lepaskan 5 ketukan, tarik apa namanya, kencangkan lagi mm -hmm. Kontraksikan, mm -hmm. seperti nahan kencing gitu yeah, yeah, yeah. Ya, itu bisa melatih supaya tidak uh, terlalu cepat selesai mm -hmm. Ya kan? Kemudian konsumsi apa yang baik? Ya, haba itu soda bagus, madu itu bagus juga, hmm, yeah. ya kan, Betul. untuk meningkatkan kekuatan badan. Tapi yang penting juga olahraga, ya kan, olahraga, minum air putih yang banyak. Hmm. Kalau kita dehidrasi, kekurangan cairan, maka otomatis kualitas sperma kita pasti jelek. Oh iya iya iya. Jadi minum air putih yang banyak. Hmm. Hmm. Ya bahkan ketika uh, saya di SMS dari Jakarta, jangan lupa ya bawa kurma muda atau kurma kering ini hmm. apakah juga mitos-mitos uh, seperti itu uh, benar dok karena katanya <laughs> yeah. pernah ada orang yang alhamdulillah berhasil walaupun itu Allah yang menentukan tentang yeah. uh, kehamilannya itu ya yeah. itu jadi gini, kurma itu mempunyai zat ya yang mempunyai fungsi menguatkan rahim hmm. jadi kalau orang tidak bisa punya anak karena rahimnya lemah oh itu dia jadi makan kurma ya, ya. itu bagus gitu loh. Uh -huh. Tapi kalau dia penyebabnya lain, misalnya infeksi atau apa uh -huh. ya tidak bisa gitu kan. Uh. Uh -huh. <tuh> <tuh> ya barangkali masih ada satu hari jamaah yang uh, kloter terakhir akan pulang uh, di Madinah masih banyak orang menjual uh, kurma kering ya dalam bentuk kurma kering atau kurma muda juga banyak orang orang Madura di sana banyak orang jual di sana. Kemarin kemarin saya bawa juga satu botol uh. itu, yeah. uh, ada buat oleh-oleh buat uh, tetangga yang belum punya anak muda mudah mudahan Allah kabulkan. Doa doa mereka dan melalui kurma itu. Betul. Amin. Ya. Dan juga dengan ikhtiar tawakal juga tentu ya. Pasti. <laughs> ya. Jadi. Susut 3... tambah kurma apa tadi? Uh, habatus Sauda juga ya. Habatus Sauda bisa membantu pada awal awalnya. Hmm. Tapi saya pada uh, 3 bulan pertama kehamilan itu saya tidak menganjurkan orang oh, minum habatus Sauda. Ya, nah, karena habatus Sauda itu panas Taras, sifatnya ya. ya. Hmm. Nah. Ya baik Ibu Hendri Mudah-mudahan uh, dimudahkan oleh Allah Kemudian Didi 26 tahun di Mampang uh, Menanyakan Kalau saya buang air kecil uh, Sakit pernah juga Bercampur seperti cairan berbentuk Agar-agar atau cairan bening Mengental dan di bagian perut bagian kanan Agak sakit ah, Ini saya menderita apa nih Pak Dokter iya. <laughs> ya, ha. Nah itu perlu diperiksa urinnya ya. mm -mm. Urinnya itu diperiksa di tampung Diperiksa di laboratorium Nanti secara mikroskopik bisa kelihatan tuh apa saja itu. Nah, ini kalau menurut pak dokter berbahaya nggak dok? Sepertinya kok uh, bening mengental agak-agak eh, ya. Ini kadang-kadang subjektif. Hmm, Jadi nah. orang ada ya orang-orang tertentu itu yang dia terlalu apa namanya khawatir dengan sesuatu oh, <laughs> yang dia <iya>. alami <laughs> gitu ya. Mohon maaf ini. Yeah, yeah. Ada seperti ada pasien yang uh, uh, dia tidak mered-mered dia datang sama saya, mm -hmm. ya kan? Uh, dia bilang dok saya ini kelihatannya ejakulasi dini, gitu ya. Hmm. Nah, dia kan belum married. Kok ya, oh. dia bisa tahu ejakulasi <laughs> dini? Karena kekhawatiran karena membaca buku-buku yang tidak benar, ah, informasi ah, yang, ah. yang tidak benar. Ah. Ya, saya rasa terapkan pola hidup sehat, minum air putih yang banyak, ya Insya Allah itu bagus nanti. Mm -hmm. uh, ya. ya baik. Kemudian SMS berikutnya uh, dari siapa nggak ada namanya? Oh Ibu Hasanah di Halim. Dok, saya umur saya 30 tahun, berat 63, saat ini sedang hamil 32 minggu atau 8 bulan. Kata dokter, kata kata dokter, janin saya agak kecil, terus kepala bayi belum masuk uh, tempatnya. Lalu bagaimana agar waktu melahirkan ini lancar? Ya. Ya, ya saya pernah punya pasien uh, letaknya sungsang. Hmm. ya. letaknya sungsang. Kemudian saya pernah juga ada pasien yang uh, apa namanya? Placentanya itu di bawah Ari-arinya di bawah hmm. ya. Lalu dia sangat khawatir karena dokter bilang Ini harus di uh, operasi di seksi oh. ya. Jadi saya anjurkan banyak bersujud aja, hmm. Banyak bersujud mudah-mudahan Ini bisa membantu hmm. ya. Nah. Iya Kemudian uh... Oh iya ya, Sudah tadi ya Kemudian yang berikutnya Ini tadi yang dia menanyakan Mengenai Uh, Asap di perumpung. Oh bukan. Solusi uh, buat darah rendah. Bagaimana, Pak Doktor? Uh, solusi untuk darah rendah. Ya. Jadi kini uh, saya dulu pernah mengajarkan juga. Ya. Jadi bikin uh, apa namanya wetang jahe. Mm -hmm. Ya. Uh, terus dicampur dengan jeruk nipis. Mm -hmm. Ya. Kemudian sepucuk sendok teh garam dapur. Mm -hmm. Diaduk. Pemanisnya pakai madu. Aduh. Nah, jadi dengan uh, garam dapur, saya uh, mencarinya dengan garam dapur sedikit, sepuncak sepetah. Kemudian ditambahkan dengan penawar nipis, kira-kira sepetah jumlahnya. Kemudian kita aduk. Aduknya sebaik-baiknya sesuai dengan perpanjang. Ya. ini Insyaallah bismillah hmm. tu. Tapi sebenarnya istilah Tekanan darah rendah itu tidak ada di Cuman ini mungkin orangnya lemah ya, mengano ya itu lah. Ototnya terjebak lama, lebih hmm. dengan benda, pusing gitu ya. Ya itu menurut uh, pusing otot statik seperti itu. Hmm. Hmm. Baik dok, uh, kita berhenti di pagi akhir hipersitus masalah diabetes m dan obesitas itu. Jadi begini, kalau kita memiliki satu problem kesempatan, itu maka patut kita perhatikan nomor satu adalah apakah problem kita sehat. Kalau belum, kita kembali dulu ke pola hidup sehat. Kalau pola hidup sehat itu sudah berjalan, itu kita biasanya sudah 50% sudah menang dulu lah. Jadi kalau misalnya tadinya perwip, pasti nanti akan turun ya, kalau pola hidup sehat sudah ditemukan jadi seperti tadi saya katakan obesitas biasanya berhubungan dengan pola hidup yang tidak hmm, ya, kurang kerat dan sebagainya kemudian kalau itu sudah berlaku semua sudah dilaksanakan ternyata pasti juga tidak jatuh berat-berat tergangguan mekroponisme itu, itu yang harus ditanggung hmm, kita kan ditanggung ke dokter nanti kan proses yaitu melakukan penanaman yang secara tunjung tekan kemudian dengan obat-obatan yang Cek Untuk ilmu juga dari ingin mendapatkan atau membeli produk-produk di platform seperti itu kemudian dikubu buku tersimpan tertentu akhirnya obat Saudara bisa dapat diskon subsidi ya di angka 337.83% pada kita jumpa kembali pada bulan pekan depan. Shalalaam wr. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.